Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu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 i nie ma żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych żadnych Sekarang kita akan bahas mengenai hukum menutup ilmu. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu sabdanya, beliau mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib Bagi setiap muslim Ru'ahu ibn Majah Filmu kaddimah Wahu Hasanun biturukihi Dalam hadis yang hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Menuntut ilmu itu Wajib bagi setiap muslim Yaitu menuntut ilmu syar'i. Dari hadis ini Kita paham bahwasanya Menuntut ilmu itu Hukumnya wajib Bukan sekedar sunnah Bukan sekedar mubah Bukan sekedar boleh Tapi hukumnya adalah wajib ya. Namun sayangnya Banyak kaum muslimin Yang meninggalkan kewajiban ini Dan tentunya Antum harus paham bahwasanya perkara yang wajib itu Adalah perkara yang sangat Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari perkara yang sunnah Daripada perkara yang mubah ya. Wajib itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana dalam suatu hadis Dalam Arba innawawi, antum bisa lihat ya, Bahwasanya ha, Allah itu sangat Mencintai kepada Perkara yang diwajibkan kepada Hamba-hambanya Mata kerobu ilayya abdun Mi mahtarotu adaihi Antum lihat sendiri dalam Arba innawawi Disitu ada bahwasanya Perkara yang sangat dicintai oleh Allah SWT, Perkara yang wajib oleh karena itu tatkala antum melaksanakan suatu yang wajib antum menghadirkan hal ini bahwasanya perkara yang wajib itu sangat dicintai oleh oleh Allah subhanahu wa taala terkadang orang itu sebaliknya tatkala melaksanakan yang sunnah dia merasa sangat apa namanya tenggelam dengan kenikmatan ketika menjalankan sunnah tetapi tatkala melaksanakan yang wajib dia seperti biasa-biasa saja contohnya seorang ketika sholat ketika sholat sunnah masya Allah ya begitu nikmatnya tetapi ketika sholat jamaah yang hukumnya adalah wajib dia kayaknya tidak menikmati hal itu ya padahal namanya perkara yang wajib itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang sunnah ya oleh karena itu ihtimam kita perkara-perkara yang dicintai oleh Allah itu sangat penting sekali demikian ketika orang bersadakah Kalau dia bersadakoh Kepada keluarganya sendiri Hukumnya wajib nggak Wajib ya Karena dia memang harus Memberi sadakoh kepada anak-anaknya dan istrinya Tetapi ketika dia memberi sedekah kepada anak-anak dan istrinya Seperti biasa-biasa saja Namun tatkala memberi sedekah kepada orang lain Dia merasakan ini Sangat besar nilainya ya? Tentunya dua-dua harus kita perhatikan Yaitu sunnah dan wajib Namun tatkala untuk melaksanakan perkara yang wajib Untuk lebih menghadirkan hal ini Artinya ini perkara yang sangat Allah sukai Sebagaimana anu menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Antum harus apa namanya? merasakan bahwasanya ini perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang berilmu. ulul <tut> albab. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak, tidak sama tidak sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang bodoh orang-orang yang jahil ya jadi hadir karena bahwasanya antum sekarang sedang beribadah karena menutut ilmu adalah suatu perkara i, ibadah ya niatkan antum beribad ilmu itu bukan sekedar makrifah sekedar untuk mengetahui cari takwah cari apa namanya wawasan bukan gitu saja tapi antum yang niati bahwasanya sedang ber, beribadah sehingga ilmu yang masuk kepada antum itu ada barokahnya aham ini ketika antum niatkan ini adalah ibadah antum ikhlaskan niat antum karena segala ibadah itu harus disyaratkan dengan ikhlas antum ikhlaskan niat antum untuk beribadah dan antum hadirkan bahwa ini wajib bagi antum ya maka insyaallah diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanti bermanfaat bagi manusia yang lain kemudian menjadi pertanyaan ukuran wajib itu seperti apa ilmu itu ya, ukuran yang wajib itu Untuk ilmu itu seperti apa? Apakah setiap orang harus menghafal, harus mempelajari ilmu hadis? Apakah setiap orang harus mempelajari ilmu usul fikih? Ya. Apakah setiap orang harus mempelajari bahasa Arab? Kata Ikhnaemia, iya. Ya. Wajib belajar bahasa, bahasa Arab. Ya. Ada ulama yang mewajibkan mempelajari bahasa bahasa Arab, minimal sunnah. Adapun usul fikih, adapun masalah hadis, ilmu-ilmu yang lainnya, apakah wajib bagi setiap orang? tentunya tidak ya. Jadi, dawabit yang disebutkan oleh atau qaid yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini yaitu kata dia yang wajib itu yang mana? Wadabituhu ayyatu waqafa ma'rifatu ibadatin au biha. untuk mengatakan ini wajib bagi kita atau tidak, kita lihat ya. Bahwasanya ibadah yang akan kita lakukan itu, sebenarnya kita ingin melakukan suatu ibadah. Ibadah itu dibangun di atas ilmu atau enggak? Ya. Kalau dibangun di atas ilmu, maka ilmu itu adalah hukumnya wajib. Ya, maksudnya gini. Antum sekarang misalnya mau haji, mau haji. Tentunya wajib bagi antum untuk mempelajari tata cara ha, haji, karena ibadah haji itu dibangun di atas pengetahuan tentang masalah haji. Jadi antum jangan haji ikut-ikutan ya. Jadi haji di atas ilmu demikian juga ibadah yang lain, antum ingin sholat sunnah misalnya antum harus tahu, sholat sunnah ini hukumnya sunnah atau bid'ah, jangan-jangan buatan-buatan orang saja ha? kalau sunnah bagaimana tata caranya ketika antum ingin lakukan ya, maka antum wajib mempelajari sehingga antum tidak melakukan perkara yang sunnah yang keliru demikian ibadah-ibadah yang lainnya demikian juga mu'amalah antum ingin berdagang, antum harus tahu Ketika antum ingin melakukan satu misalnya kredit, antum meresah hukumnya apa? Boleh enggak? Kalau boleh, silakan. Kalau enggak, enggak. Kredit bagaimana yang tidak boleh? Kredit bagaimana yang boleh? Pokoknya setiap ingin melakukan sesuatu harus dengan ilmu, ya. Kalau tidak ingin lakukan, maka tidak wajib bagi antum. Sekarang apakah wajib bagi antum untuk mempelajari tata cara haji? Wajib enggak? Wajib enggak? Enggak, karena antum sedang tidak mau haji atau ada yang mau haji? ya kalau ada yang mau haji berarti wajib bagi dia sedang sekarang ini mempelajari masalah haji yang mau nikah mau amalang gak amalah wajib bagi dia mempelajari masalah nikah gak hah yang mau nikah lo kalau nggak mau nikah ya tidak masalah anak tanya yang mau nikah siapa yang mau nikah nggak ada yang mau ya minimal cita-cita ya yang mau nikah tentunya dia mempelajari tata cara menikah Jangan tata cara malam pertama saja, tapi tata cara semuanya ya, nikahnya, kemudian muamalah dengan istri, dia pelajari dulu sebelum dia bertindak dan berbuat ya. Nah, sebagian orang oleh karena itu benarlah perkataan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, "Al-ilmu qabla al -ilmu qawl wal amal." Ilmu itu sebelum perkataan dan per perbuatan. Jangan berbuat dulu dan berkata dulu, kemudian baru cari ilmu. Ya. Ini toreknya alir bid'ah. Orang yang tidak benar, ya. Mereka punya akidah dahulu atau mereka punya perbuatan terdahulu, mereka punya perkataan dulu, kemudian baru mencari dalil-dalil atau hadis-hadis yang sesuai dengan perbuatan mereka, yang mendukung perkataan mereka, yang mendukung keyakinan mereka. Ini adalah cara yang salah, ya. Adapun Ahlussunnah Jamaah, caranya gimana? Kita kumpulkan hadis-hadis, ambil ayat-ayat, kemudian kita Lihat setelah itu kita menyimpulkan hukum ya akibatnya apa kalau sudah terlanjur bertindak dia terlanjur berbuat akhirnya mencari ayat-ayat yang mendukung perbuatan dia. Adapun ayat-ayat yang melarang perbuatan dia dia tidak lihat lagi. Afdhu minu nabi ba'udill nabi apakah engkau kalian beriman dengan sebagian ayat dan meninggalkan ayat, -ayat yang lain? Nah, ini adalah tarekoh yang keliru cara yang keliru ya. Jadi ingat. Tadi dua bitnya yang disebut oleh Syekh Usaimin seperti tadi. Setiap ingin melakukan muamalah, entah mau nikah, entah mau dagang, entah mau apa, harus punya ilmu wajib bagi antum karena antum yang ingin melakukan. Ingin melakukan ibadah, demikian juga wajib bagi antum untuk melakukannya, untuk pelajari ilmu tersebut sebelum melakukan ibadah tadi. Ya, jadi paham ini, pahamnya intinya setiap bertindak harus punya ilmu, ya. Artinya ilmu itu Tidak mesti antum Misalnya sholat antum hafal hadisnya semua tidak mesti. Yang penting antum paham Ini benar-benar sunnah Atau ini benar-benar wajib Dan ini benar-benar ada dalilnya dari Rasulullah SAW Tidak mesti antum harus hafal hadisnya semua Tidak ya Bukan begitu maksudnya Kemudian Ikhwan fila azanillahu wa ya. Di sini kita bahas sedikit Sesuai dengan topik yang telah disampaikan Tentang masalah e, Wajibnya Beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari ya. Ini pembicaraan nanti artinya Antum sekarang sedang mendapat ilmu ya. Sehingga ketika Antum sudah mendapat ilmu Wajib bagi Antum untuk mengamalkannya ya. Kenapa ikhwan filazani Allah wa ya, yakum Terkadang seorang itu punya ilmu Tapi dia tidak mengamalkan dan ini banyak terjadi diantara tola betul ilmi dari para penuntut ilmu dia semangat menghafal hadis semangat menghafal ayat semangat mempelajari fiqih tapi amalnya tidak tidak kelihatan ya ketika sholat jamaah dia sholatnya di rumah ya ketika ada sholat sunnah dia tidak sholat sunnah ya. seperti ini tentu tercelah bagi bagi dia ya dan ini merupakan sifat dari orang-orang yahudi yang allah mengatakan ghoirul makdubi alaihim walab ya. nasrani. orang Yahudi Allah katakan apa goirul mak dubi bukan orang-orang dimurkai oleh Allah kenapa Allah murkai mereka karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkannya sehingga uh, seperti masalah hukum rajam di mereka juga ada masalah hukum rajam ini terjadi di zaman Rasulullah saw ya ketika ada orang yang berzina di antara orang-orang Yahudi Mereka tahu sungguhnya dalam dalam alkitab mereka itu ada masalah hukum rajam, tapi mereka pura-pura tidak tidak tahu. Kenapa? Karena yang berzina itu adalah orang-orang kerajaan. Kalau orang-orang yang rendahan berzina, mereka rajam. Kemudian tatkala orang-orang kerajaan yang berzina, mereka bingung gimana ngerajamnya. Akhirnya mereka rubah. Kalau mereka tidak rajam, nakin diprotes sama anak-anak, orang-orang bawahan. Paham? kalau mereka tidak merajam yang di atas akhirnya yang bawahan memprotes supaya tidak diprotes akhirnya hukumnya di, dirubah yaitu yang laki-laki naik Himar ya entah kepalanya di bagian pantat Himar Himar itu apa? keledai ya bukan ya, keledai ya, keledai ya di pantat Himar kemudian di keliling kampung, supaya hukuman bagi dia supaya tidak berzina, zina lagi dan ini kemudian akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya kemudian ternyata dalam kisah tersebut ada sahabat yang dahulunya orang Yahudi kemudian dia Abdullah bin Salam kalau anak salah namanya, kemudian dia masuk Islam dia beritahu bahwasanya dalam Alkitab itu ada hukum Rajam akhirnya setelah ketika mereka baca Alkitab Rasulullah mengatakan mana Alkitab mereka keluarkan Alkitab, Tatkala mereka baca mereka tutup dengan tangan mereka ayat mengenai Rajam kemudian kata, kata sahabat tadi yang dulunya orang Yahudi suruh angkat akhirnya ketika dibuka tangannya, di situ tertulis masalah hukum rajam sebagaimana dalam Islam yaitu ada hukum rajam bagi orang-orang yang berzina ini contoh orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya sehingga barang siapa yang berilmu dan tidak mengamalkannya maka dia telah bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi ya bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi ya Sebaliknya kalau beramal tanpa ilmu maka dia seperti orang Nasoro ya, orang Nasoro. Orang Nasoro itu dorong suruhnya. Orang Nasoro itu mereka tuh kebanyakan ibadah mereka itu dibangun atas taklit Hah? Sehingga ketika antum tanyakan, apa hakikat dari tiga agak tiga Tuhan, satu zat? Apa maksudnya tiga apa? Trinitas itu maksudnya apa? Mereka akan bingung. Setiap orang akan menafsirkan berbeda beda, karena mereka taklid-taklid saja. Bapak saya dulu trinitas, saya juga trinitas. Tapi kalau untuk tanya tafsir mereka apa yang Trinitas, setiap kepala akan memberikan tafsiran yang berbeda. Ada yang mengibaratkan rokok, seperti anak pernah ketemu temanana di UGM juga dulu dari Irian, sama-sama anak. Dia mengibaratkan seperti rokok. Ya Tuhan diibaratkan rokok, hendak apa, apa lah? Rokok apa? Sampurna apa jisam tuh? Artinya apa? Namanya orang merokok itu kapan? Ketika memegang rokok, ya. Kemudian ketika dihisap dan keluar asap. Ada berapa tiga kan? Ada rokoknya, ada hisapannya, ada asapnya. Kata mereka inilah Tuhan. Artinya ibarat itu. Namanya Tuhan itu kalau ada si Fulan, si Bapak, dan si Rohul Kudus. Kata mereka seperti itu. Di antara mereka. Ini lagi. Antum ketemu orang lain, ketemu lain lagi tafsirannya. Ya. Dan tidak dikatakan seorang merokok itu setelah tergabung tiga tadi, ya. Ada yang rokoknya, ada yang dihisap dan ada yang keluar asapnya. Kalau nggak keluar asapnya, berarti bukan merokok. Bener ngemut ya, berarti ini tadi juga bukan Tuhan kata mereka. Tuhan tuh harus tiga ini. Begitu antum tanya yang lain, lain lagi. Karena mereka dibangun di atas taklid ikut-ikutan. Dan sebagian kaum Muslimin sebagian besar sekarang seperti itu juga, agama itu ikut-ikutan. Kenapa begini? Bapak saya gitu eh. Kenapa begini? Bapak saya gitu eh. Kakek saya gitu eh. Ja, kakek saya dulu kayak gini Kakek saya itu lebih soleh dari kamu Nah sekarang kalau kita main kakek kakean Kita ke orang Arab, orang Arab kakeknya Rasulullah Iya enggak? Mereka enggak kayak kamu nah, Kalau kamu main kakek kakean Saya mending pilih kakeknya orang Arab Misalnya gitu, kalau kita taklid taklidan Karena mereka Oleh karena itu, orang yang beribadah Tidak di atas ilmu Maka semuanya dia telah bertasyabuh dengan orang Nasrani Sebaliknya Orang yang berilmu dan tidak beribadah Tidak mengamalkan ilmunya maka dia telah bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka telah mengenal Rasulullah. Ya. rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul itu sebagaimana mengenanya anak-anak mereka. Antum kalau punya anak nanti ya atau yang sudah punya anak tentu kenal betul anak antum seperti apa. tailalatnya di mana Antum ngerti betul ya. Rambutnya berapa enggak tahu ya. Artinya tahu wajahnya seperti apa, senang baju apa ya ciri-cirinya gimana kalau nangisnya jam berapa antum ngerti betul nah, kata Allah subhanahu wa taala orang-orang Yahudi dulu mengenal Rasulullah sebagaimana orang-orang Yahudi itu mengenal anak-anak mereka sehingga mereka pun berpindah ke Madinah dulu mereka bukan tinggal di Madinah mereka tinggal atau pindah ke Arab atau ke Madinah karena mereka yakin akan ada akan keluar Rasul tersebut di negeri Arab paham Mereka tahu bakalan keluar Rasul di negeri Arab dan dari golongan mereka. Mereka kira dari orang-orang Yahudi. Ternyata keluar dari bangsa bangsa Arab. Setelah mereka tahu, maka mereka pun tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, wa kalau begitu, kalau tidak ingin kita dicelah sebagaimana orang-orang Yahudi yang Allah katakan, goiril al maka kita kalau punya ilmu, niatkanlah untuk diamalkan. Ya, Imam Ahmad, Rahimahullah dia setiap hadis yang dia hafalkan dia amalkan. Berapa hadis yang diahafal Imam Ahmad? Berapa? Satu juta, ha, hadis. Berapa juta? Satu, satu juta. Bukan empat puluh, bukan lima, bukan dua, bukan satu. Tapi satu juta hadis. Kalau kita hadisnya min karena hadisnya palsu semua. Ya hafal 1 juta hadis, berarti banyak sekali yang telah diamalkan oleh imam-imam Ahmad setiap hadis dia amalkan bahkan suatu saat dia mendapatkan hadis tentang hijamah tentang apa namanya keluarkan darah itu bekam ya bekam, kemudian Rasulullah memberikan kepada yang bekam uang maka dia pun mengamalkan, karena Rasulullah seperti itu ya, kenapa? sunnah setiap sunnah nabi dilaksanakan oleh imam-imam Ahmad, maka dia pun menjadi imam ahli ibadah dan ahli ilmu, ya ini yang susah menggabungkan antara ahli ibadah ahli ilmu ahli ibadah saja tanpa ilmu banyak ahli ilmu saja tanpa ibadah banyak tapi yang dua-duanya antara ilmu dan amal ini sangat sulit sulit oleh karena itu berkata imam syafat asyauri la tahu ka ka kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada hadisnya maka laksanakan antum mau garuk ada hadisnya nggak boleh garuk artinya sampai kayak gitu Para ulama dahulu, apa sehingga perbuatan antum itu ada sunahnya semua. Sante kalau antum ingin garu kepala antum, dia dulu ada hadisnya, nggak ada ayat Alquran kalau ada baru garuh kalau nggak ada nggak usah garu. Artinya gitu, saking semangat mereka untuk mengamalkan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Ya, tentunya apa namanya, kalau kita ingin seperti mereka, ya kita ikuti tata cara mereka dalam mengamalkan. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. <tuh> Di sini Ana sampaikan ayat-ayat yang mentahdir atau melarang orang itu tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki ya. Di antaranya yang pertama siapa tadi orang Yahudi. Wal orang-orang yang selat, siapa orang Nasrani. Nah. Kemudian Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 44 atamuruna an Bilbiri birri antum kitab afala Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik padahal kalian melupakan diri kalian, padahal kalian itu membaca Al-Kitab. Apakah kalian tidak berpikir? Punya ilmu, baca kitab, menyuruh orang lain seperti gini ya. Punya kitab, baca, paham, Menyuruh orang, dia tidak ber, tidak beramal. Nauzubillahi min mindalik. Ya. Seperti ini ya. Dan ini terjadi ya. Amal nyuruh-nyuruh dia sendiri tidak mengamalkannya. Menyuruh orang harus berakhlak yang mulia. Di sini tidak tidak mulia. Buktinya apa tidak mulia, Pak? Ketika makan dia ngambil yang paling banyak. Enggak. Terkadang orang akhlaknya itu kelihatan tatkala makan. Paham? Akhlaknya itu kelihatan tatkala makan. Ketika makan taruh lauknya di tengah coba yang paling sering cepat-cepatan siapa nah, itu kurang beres, kenapa? isarnya kurang kepada sahabatnya apa namanya, mendahulukan sahabatnya kurang, seandainya dia mendahulukan temannya dia akan biarkannya, temannya ngoreng-ngoreng dulu, artinya ngambil dulu, kalau temannya ternyata gitu baru dia ambil banyak, ternyata temannya juga mendahulukan dia, oh kalau gitu marilah dapat, baru dia makan, artinya pertama kali makan, dia tidak langsung ambil dulu, dia mengutamakan temannya, terus makanya dari pinggir, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan tata cara makan ya. kalau untuk makan dengan Ustaz Antum, misalnya Ustaz Antum sudah ngelirik ayam, ya Antum ambillah tempe gitu. Oh, sudah dilirik sama ustaz saya. Artinya menghargai, Ustaz Antum gitu. Kalau Ustaz Antum ngelirik tempe, alhamdulillah Ay, bagian saya. Kalau ngelirik dua-duanya ya bagi dua. Ya, ini itu. Hah, ya. Jadi akhlak itu bisa kelihatan ketika makan, ya, ketika makan. Oleh karena itu Islam mengajarkan seluruh dengan adab-adab. Adab duduk, adab majelis, adab makan sampai adab masuk WC dan lain sebagainya, ya. Terkadang orang menyampaikan akhlak mulia, kalian harus alak mulia. Kalian tidak boleh sombong, kalian tidak boleh gini, tidak boleh takabbur, tidak boleh dia sendiri seperti itu, ya. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian firman yang lain juga dalam surat as ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima takuluna ma la taf'alun. Kaburum maqatan 'inda ma la taf'alun." Dalam surat Sof ay 21 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman Kenapa kalian mengatakan Apa yang kalian tidak kerjakan Sungguh besar kemurkaan Allah ya, Kepada Orang-orang yang mengatakan Apa yang tidak Kalian eh, Itu terhadap perkataan yang kalian tidak Perbuati, mendakwahkan Tapi tidak kalian kerjakan ya. <coughs> Kemudian dalam satu hadis ya ya di juga yaitu hadis rasulullah saw rasulullah bersabda yuk tabir rojuli yau datangkan didatangkan pada hari kiamat seorang laki laki Fayul maka dia pun dilempar di neraka fatandaliku akta buhu maka keluarlah ususnya orang ini laki laki dimasukkan dalam neraka ususnya keluar faqala a laysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar faqala kuntu amrukum bil ma'ruf wa la af'alu wa anhaqum 'anil munkar wa ati rawahu bukhari muslim orang ini dibawa dimasukkan neraka kemudian khususnya keluar ditanyakan pada dia orang-orang nenek sama dia bukankah kamu dulu yang nyuruh-nyuruh berbuat ma'ruf yang telah melarang orang untuk berbuat munkar kata dia iya Saya menyuruh berbuat baik tapi saya tidak kerjakan. Dan saya melarang orang untuk melakukan kejelekan tapi saya datangi, ya. Ini akibatnya. Dai yang seperti itu, akibatnya di hari kiamat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Pernah Syekh Abdul Razak Hafizahullah cerita, ya. Dia datang ke suatu masjid di sebuah kampung Arab di Arab sana di Saudi di Madinah. Dan di kampung itu ya yaitu ada masjidnya, ada orang tua yang senantiasa salat di situ. Kemudian Syekh datang, Syekh katakan, "Alhamdulillah, wahai pak tua intinya gitu. Antum harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kampung ini terkenal dengan penuntut ilmu." Ada orang-orang nutut ilmu terkenal dari kampung-kampung ini. Maruf, si Fulan, si Fulan, si Fulan, Maruf. Ya, semuanya, misalnya kampungnya dari Cirebon, si Fulan Cireboni, si Fulan Cireboni, si Fulan Cireboni, si Fulan Cireboni. Ya. Kampungnya dari mana? Magetan, si Fulan Magetani, si Fulan Magetani, si Fulan Magetani. Dari mana lagi <tuh> dari Buton misalnya, si Fulan Butoni, si Fulan Butoni, si dari, dari Buton semua. Masya Allah. Ya. Misalnya ini, ini sekampung. Kata bapak tua tadi. Tidak ada penuntut ilmu di tempat kami. Tidak ada tola betul ilmi di tempat kami ini. Tidak ada. Lo kok bisa gitu? Kata siap berazam. Kata dia. buktinya kalau sholat subuh mereka enggak ada di masjid. Orang yang tidak sholat di masjid bukan penuntut ilmu. Kalau sholat subuh tidak di masjid bukan penuntut ilmu. Ini pemikirannya orang tua ya. ya. Kalau kenapa? Karena orang yang berilmu, sih benar-benar orang penuntut ilmu, maka dia akan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Hmm? terkadang seorang itu hafal mungkin puluhan hadis tentang fadilah sholat subuh berjamaah sebutkan hadis tentang keutamaan sholat subuh wow. Kola fulana Fulan fulan rasulullah bersabda gini tunggu masih hadis yang lainnya Dalam riwayat yang lain hadisnya begini riwayatnya hadisnya begini semua disebutkan namun ketika datangnya sholat subuh nggak sholat terkadang ada orang sama sekali tidak hafal ayat hadis nggak hafal tapi salat subuh rajin terus di soft yang yang pertama ya. Tentu kita kasihan kepada yang tadi yang sudah punya ayat, sudah punya hadis tapi tidak diamalkan. Terkadang malam ini antum sibuk membicarakan masalah keutamaan salat subuh, ngobrol sama teman antum, mau oh, dalam coba cari riwayat yang lain subuh-subuh sa sampai malam. Akhirnya ketika subuh malah nggak salat. Padahal tadi malam baru membahas masalah keutamaan salat subuh. Seperti itu. Ada orang baru ngaji. Ngaji apa? Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharkum min qaumin asa ayakunuu khairum minhum walla la nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairum minhum walla tana bazubil walla wala, wa ba yaqtabuu ba'dakum ba'dha. A yuhibbu ahadukum ayakul lahma akhihi Baca ayat tentang masalah diharamkan gibah membicarakan kejelekan orang lain baca Quran ya ya pakai entah mau pakai matrut mau pakai apa baca pokoknya baca begitu selesai sampai pada ayat itu masalah larangan gibah temannya datang eh tadi si Fulan oh iya yeah. iya saya kemarin langsung gibah baru selesai membaca ayat kemungkinan gak paham bahasa Arab ya <tuh> artinya gitulah fenomena yang terjadi seperti itu baru membahas sesuatu langsung di langgari ya Oleh Karena itu, ya kita menuntut ilmu niatnya untuk diamalkan, bukan sekedar makrifah, bukan sekedar pengetahuan. Oleh karena itu berka berkata sebagian salaf: Walatut ibnab zak Jangan kau mencapai capekan dirimu untuk mengumpulkan hujah-hujah yang akan menuntutmu pada hari kiamat. Kalau kamu tidak ikhlas dan tidak beramal, ya capek kita untuk ilmu dari sana. Nahan lapar, nahan. Macam-macam ya Uang dikeluarkan, bayar berapa kemarin? Ini bayar keluar Untuk ini, untuk, anu, untuk ini semua Kemudian tidak diamalkan Antum sudah punya hujah yang akan nyarang antum hari kiamat Al-Quran Al itu imam membela Kemungkinan pertama dia membela kamu Kemungkinan kedua dia akan menuntut kamu Kalau kamu tidak, amalkan Ilmu itu semuanya hujah Semua adalah hujah Kalau diamalkan menjadi hujah yang akan mendukung kamu Kalau tidak diamalkan akan mendobrak kamu ya. jangan kalau gitu nggak ikhlas kalau nggak ingin diamalkan yang penting antum niat dulu masalah nanti belakangan yang penting antum niat sekarang untuk ikhlas dan untuk beramal ya dan insya Allah Allah akan bantu ya antum Allah saya ingin beramal ya, <coughs> ya kalau tidak percuma antum mengumpulkan hujah-hujah untuk menyerang antum nyerang musuh apa ngumpulkan musuh untuk menyerang menyerang kita jangan itu perbuatan orang yang bodoh ya seperti itu sini Dan Masih banyak lagi ya Tentang hadis-hadis Mengenai ilmu Kemudian jangan lupa namanya Kalau sudah berilmu Antum dakwahkan ya. Wal asri innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu Wa amilusualihat Watawasau bilhaq Watawasau bissober Sungguhnya orang-orang semua manusia itu Semuanya dalam keadaan merugi Kecuali orang yang beriman Kemudian yang beramal soleh berhenti sampai sini enggak yang bertawasoh bil hak yaitu mendakwahkan menasihati dalam kebenaran ya karena itu ketika antum kalau tidak kalau ditanya tentang ilmu kalau antum punya ilmu sampaikan kepada orang jangan antum sembunyikan jangan supaya antum saja yang paling pandai ya, ya apa namanya kadang orang gitu ya tentang dia punya rumus ya Misalnya rumus fisik cara yang ngerjakan yang gampang nggak mau kasih tahu orang bayar kalau mau ya nda papa sih karena perkara dunia, tapi perkara agama jangan, untuk menyadalin sebutkan dalilnya seperti ini, jangan antum saja yang pengin jadi kiai, ya, terkadang gitu timbul hasad diantara orang penuntut ilmu, ya, saya pingin sendiri jadi kiai, yang lain jangan, kalau saya punya ilmu saya tidak mau kasih tahu sama, tidak memberi tahu dia, ini tidak benar, saya muhammad amin singkiri beliau itu dalam satu hadis aneh agak lupa ya, yaitu kan ditanya Khalid nanti ya. Itu intinya barang siapa man kata ma ilma ultima min kalau enggak salah gitu intinya mana yang seperti itu bahwasanya barang saya menyembunyikan ilmu maka dia akan di dijam tuh yang buat kuda itu, buat apa? sapi akan di apa namanya tuh? tap apa bukan tapal, tapal itu di kaki ya, yang di mulutnya itu. Itulah pokoknya itu dari api neraka. Ya gitu. Dari api, neraka Barang saya menyembunyikan ilmu, kalau ditanya Kemudian menyembunyikan, maka dia akan dihukumi pada hari Kiamat seperti itu, dipasang eno. Dari neraka <coughs> Akhut gak paham ya saya okay. Muhammad Amin Syedgeti Dia kalau jaga orang ujian Dia ditanya sama muridnya Syed, ini jawabannya gimana Dia kasih tahu Dia beritahu jawabannya <coughs> gini Saya takut dengan hadis ini Syekh Muhammad Amin Syekhiti. Ini kibar ya, sudah meninggal wa Kelasnya bin Bas ya. Bahkan mungkin lebih tua dari Syekh bin Bas. Gurunya Syekh Abbad. Gurunya Syekh Abdul Musin Al Abbad yang sekarang masih hidup di Madinah. Dia kalau jaga orang apa namanya? Lagi muraqib gitu, jagain orang ujian, kalau ditanya dia jawab. Enak ya kalau desanya kayak gitu ya. Antum kalau desanya nggak ridha antum takut-takuti, tahu nggak ada di sini. biasanya saya tahu ya nggak mau nanti aja setelah ujian baru saya kasih tahu. Terus apa kalau nanti setelah, setelah ujian setelah ujian baru saya kasih tahu? nggak bisa, Syekh. Ada kaidah fikih ya, apa? Apa? Tidak boleh menunda ilmu ketika waktu haja ketika waktu dibutuhkan. Tidak boleh. Ini ada fikih memang ada. Syekh lagi haja sekarang lagi butuh lagi ujian. Setelah ujian sih nggak butuh lagi. Kasih keluar kaidah fikih ya. Kalau Syekhnya punya ilmu insyaallah dia kasih antum. Ya, sudah jawabannya kayak gini. Kalau sehinya ngerti Fikih ya, Dia apa dosennya kok sehnya? dosennya ya. Ini ya intinya kita semua berusaha untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Kemudian saya akan sebutkan tentang bagaimana para salaf mereka menuntut ilmu ya. <tuh> Ntar ya. Kala Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini orang yang menghafal 200.000 hadis sebagaimana antum menghafal kul ahad. Berapa hadis? 200.000 hadis. Hafalannya itu seperti kita menghafal kul ahad. Hadis kul ahad kalau salat kan gitu cepat-cepat. Hadisnya juga bisa seperti itu. Ana sampai sekarang enggak lihat orang seperti itu tapi tidak sampai ratusan ribu hadis ya mungkin 1.000 hadis mungkin ana lihat beberapa teman-teman di Madinah bisa seperti itu. Kapannya gitu apa Kalau orang Indonesia enggak bisa ya. Orang Indonesia sulit ya. Ya katanya karena makan nasi ya. <tuh. guluk> Kalau makannya kambing ya luar alam ya. Yang jelas ada sebagian guru mengatakan gitu. Ya bahwasanya Indonesian tayyibun, orang Indonesia itu baik-baik memang kenal lembut ya membuat gitu diinjak kakinya pun nggak marah artinya sabar mas kakinya masih dipakai gitu <gul> tapi antum itu tidak menghafal tidak kuat menghafal kenapa karena antum makannya nasi dia ganggu-ganggu saja di sini kita lihat abu surah dia mengatakan karena ahmad ibnu Hambal ya alfa alfa hadisin adalah imam ahmad rahimahullah beliau tuh menghafal satu juta hadis ya Antum kalau mulai menghafal hadis, menghafal ayat, antum tahu bagaimana capeknya orang itu menghafal. Coba hafal satu juz saja, setengah mati, harus dimurojaah, setengah mati, intinya sulit. Oleh karena itu, kata Rasulullah, bahwasanya ukuran itu lutan, daripada apa namanya, her, daripada onta fi ekolihah. Bahwasanya ukuran itu cepat kali lepas daripada ontai yang diikat di ikatannya <tuh> ontai itu ini akhut nggak bisa lihat ya nanti ini ikatan misalnya <tuh> padahal penting ini penting bagaimana rasulullah memisalkan antara penghafal alquran dengan orang yang penjaga ontai akhut coba bikin huruf apa namanya nol gitu ya huruf nol dengan jari apa namanya jempol. jari jempol dengan jari telunjuk sudah <tuk> Anak ingin dia tahu gitu ini mudah kemudian satu jarinya seperti ini ini caranya gimana bilangnya <tuk> <tuk> nah, ini ditekuk <tuk> ya nanti insyaallah disampaikan ya sama ustadnya ya. yang hadir di sini insyaallah awatnya akan disampaikan ya kontak itu lututnya seperti ini ya kalau ditekukkan seperti ini. Ya, ta? Apa? Syahadat kayak gini. Terus ditekuk gitu. Iya. Ah, Akhwat katanya buat syahadat dulu ketika tasyahud, kemudian jari telunjuknya ditekuk, ya. Kemudian tekukannya masukkan ke dalam huruf nol tadi, ya. Jadi begini. Paham? Nah, ini ikolnya, ikatannya itu unta itu ketika diikat dia sering gini-gini apa? ingin melepaskan diri tegukannya digoyang-goyang Jadi <tuk> gini-gini Paham? Nanti Antum sampaikan ya Hatsba. Karena jarang yang menyarah hadis ini Karena dapat dari Syabdur Razak Ketika menjelaskan tentang hadis ini Jadi onta itu begini nah, Ketika onta itu diletakkan di malam hari Kan disimpan di malam hari Nah itu penjaganya harus sering nengok Supaya dia nggak lepas, ketika mau lepas dikencengkan lagi Paham? Ketika melepas dikencingkan lagi. Artinya setiap waktu tertentu dia harus melihat. Sebagaimana orang yang hafal Quran, dia harus murojaah. sekali sekali dilihat lagi Al-Qurannya. Berapa waktu lagi jangan sampai ditinggal terlalu lama, nanti lepas. Yang tadinya satu juz hilang semua. Bisa terbolak-balik hafalannya, harus ditengok lagi ya. Sebagaimana Onta yang tadi ingin lepas. Dan Al-Qur'an itu lebih cepat daripada Onta tadi. Paham? Jadi sering dilihat ya salat malam, jadi seperti itulah. Ini nasihat ya buat kita semua. Itu ya. Bagaimana sulitnya orang itu menghafal. Sekarang Imam Ahmad hafal berapa? Satu juta hadis. Bukan sedikit. Antum hafal Arba al saja bolak-balik kasur belum tentu bisa hafal ya. Setengah mati. Ini satu juta hadis ya. Bukan hadisnya saja, dengan juga royi Fulan Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan. Susah lah. Antum sekarang misalnya An si fulan, an fulan sulit kadang-kadang terbalik-balik. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Ya. Kadang Subagio, kadang Subigio, itu terbalik-balik, susah. Kadang Agus, kadang Agas misalnya. Eh sulit. Kan memang sulit nama-nama orang -nama itu sulit, Nama-nama itu sulit. Kadang-kadang sama namanya Muhammad bin fulan. Ini juga Muhammad bin fulan, tapi satunya orang Irian, satu orang Jawa, seperti itu. Ini yang Irian apa yang Jawa? Bukan ini yang Sulawesi. Ah, ya. ada lagi, ada yang tiga. Ya, seperti itu sulit. Jadi Bagaimana para muhadisin dulu bisa membedakan ini dengan yang itu? Ya. Yang dari Irian hafalannya lemah, suka lupa. Yang dari Sulawesi hafalannya bagus. Yang dari Jawa hafalnya sedang-sedang. Nah, kalau disangka yang dari Irian ini yang dari Jawa tentu hadisnya jadi soheh paham? Karena di, disangkain ini. Karena Anas anas pernah menggambarkan bahwasanya ilmu hadis itu ilmu riwayat ya. Seperti itu. Jadi kalau hafalannya nggak kuat Maka tidak hadisnya dianggap lemah Misalnya anak mengatakan sekarang Misalnya anak katakan Sekarang di rumah Fauzan Bukan iklan ya Fauzan lagi nggak ikut kajian Mungkin sibuk Paham? Antum dengar gitu kan nah, Yang hadir di masjid ditanya orang Fauzan kok nggak ikut kajian Mungkin sakit Paham? Sibuk jadi sakit, dia salah dengar, sibuk jadi sakit tanya lagi orang lain lagi yang orang ketiga, atau apa namanya, sanat yang ketiga Fauzan gimana? mungkinnya hilang, jadi sakit <laughs> yang kelima tambah lagi, tambahin, sakit parah <laughs> yang keenam mungkin sudah mati <laughs> yang ketujuh, udah mati ayo kita ngelayat, tak tahu Fauzan lagi main timpang atau main apa <laughs> uh, mayat kok main timpang ya <laughs> Ya, seperti itu nah, makanya seorang yang hafal hadis benar-benar harus hafal tidak sembarang orang bisa meriwayatkan hadis oleh karena itu beredar hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu ya karena apa perawinya tidak kuat meng menghafal walaupun dia bagus ibadahnya tapi kalau hafalan tidak bagus maka tidak dipandang ya oleh karena itu <coughs> untuk mendapati para muhaddisin mengatakan simpulan doaif simpulan mungkar ya artinya ada kalam-kalam atau perkataan, perkataan yang agak tegas dalam rangka apa menjaga agama ini menjaga apa hadis rasulullah saw ini bukan gibah tapi dalam rangka menjaga agama jangan sampai agama ini rusak ya dirusak oleh orang-orang yang walaupun niatnya baik seperti tadi siapa taumah tadi hakim taumah yang ayo nikah sama anak saya walaupun tidak usah pakai mahar ya niatnya baik tapi keliru ya paham ini ya. bagaimana imam ahmad menghafal sejuta hadis dengan sanadnya ini Ahmad kalau abu surah 200.000 ribu hadis bagaimana antum hafal kulhuwalahu ahad. Anak kalau di Madinah pernah lihat anak kecil mungkin umurnya mungkin empat tahun atau lima tahun lima tahunan tiap sore ngaji Alquran seperti ahad semuanya. Anak baru lihat seumur hidup ada anak kecil di Madinah itu ngaji Alquran itu seperti kulhuwahad semua. Artinya kita ngikutinnya susah gitu. Sekarang ngajinya seperti kulhuwalahu ahad semua. Cuma satu tuan Abu Llyat, ada di Madinah. <coughs> Kemudian Wakola Sulaiman bin Shoaib berkata Sulaiman bin Shoaib katabu an Abi Dawud orang -orang Abu Dawud arba'ina al-fadhisin walaih kitabin kitabun. Orang-orang menulis hadis dari Abu Daud berapa hadis 40.000 hadis dan Abu Daud tampak kitabernya dia ngapal hadis 40.000 hadis orang catat disampaikan anfulan anfulan anfulan anfulan hadisnya gini anfulan, anfulan hadisnya begini ya ini ulama ulama dahulu kemudian masih banyak ya ini banyak sekali cumana Tidak tak usah panjang-panjang ya diantaranya Imam Bukhari Imam Bukhari ma'ruf kan yang punya kitab Shahih Bukhari ya beliau pernah datang ke Baghdad itu di Irak ya dan namanya ulama ketika datang akhirnya orang itu menyambut kita orang itu menyambut banyak ya Oh Imam Bukhari mau datang Akhirnya disambut orang banyak Dalam masjid Ternyata Imam Bukhari mau diuji sama orang Bener nggak dia hafalannya bagus Bener nggak hafalannya bagus Akhirnya diuji Diuji oleh 10 orang 10 orang. Masing-masing orang 10 hadis Tahu nggak dia 100 hadis ini Berarti hadisnya berapa 100 kan karena 10 orang Masing-masing orang 10 Orang yang pertama Ya Bukhari tahukah hadis ini nie penontonnya banyak ini Anfulan Anfulan Anfulan Anfulan Anfulan ma tu nic. Nie ma tu nic. Nie ma tahu nic. Nie imam tu nic. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Nie dari tu nic. Nie ma tu nic. Dari fulan, dari tu fulan, dari Nie dari fulan, dari nic. dari dari dari dari Kalau orang selesai sudah 10 hadis, nggak ada yang tahu Imam Bukhari. Sampai hadis yang ke-100 Imam Bukhari tidak tidak tahu. Akhirnya orang pun gaduh kok Imam Bukhari kok nggak tahu? Hadis satu hadis saja enggak? Enggak tahu. Akhirnya Imam Bukhari jelaskan, memang mereka sengaja membolak-balikkan hadisnya. Yang apa namanya? Muhammad dari Irian tadi dipindahkan ke Muhammad yang Jawa. Yang Muhammad Jawa dipindahkan ke Muhammad Sulawesi, ya hadisnya dipindahkan, yang sana dipindahkan ke sini dibolak balik semua ya, 100 hadis diputar-putar sanatnya diputar, matanya diputar, dipindah-pindah Imam Bukhari mengatakan, semua hadis tadi keliru yang benar ini kamu tadi ngomong hadis pertama ini, ini, ini, ini, ini yang benar tuh gini terbalik dengan yang ini paham? 100 hadis kali dengar langsung hafal langsung hafal, sama kebolak balikannya sama pasangannya, semua langsung Hafal, hebatnya di situ, ja. di situ hebat Imam Bukhari. Antum pingin seperti Imam Bukhari? <gulia> <gulia> pingin gitu, tapi tidak bisa ya, jelas, sulit ya. Sekali hafal, Antum bayangkan, sekali hafal. Kamu tadi ngomongnya gini-gini, bulanan bulanan bulan. Oh, Rawi kamu tuh keliru sama yang nomor ini. Tadi dia gini-gini-gini, dia perbaiki semua, baru diakui lah Imam Bukhari, ya, Imam. Bukhari seperti itu ya seorang imam ya tentu tidak dia tidak menulis hadisnya kecuali dia setiap hadis dia punya ketakwaan dan punya apa namanya keimanan ya dan beramal ya seperti itu itu Imam Bukhari <tuh> Ya Insyaallah ya, jadi Anna nggak bisa lama-lama karena bilang tadi Anna nggak nggak banyak merojaah ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita kita Bahas tauhid. Insyaallah Anna waktunya Anna usahakan bisa pas. Jadi mungkin sampai sini aja dulu ya intinya ini hasil bagi kita semua para penutut ilmu beramalah dengan apa yang telah antum pelajari. <coughs> Kalau belum belajar maka ini kesempatan bagi antum untuk mulai menghafal hadis. Mulailah dengan arba'in Nawawi Satu hari, satu hadis saja, Masya'Allah Antum, antum setiap antum ulang-ulang, semuanya berpahala Kalau antum ikhlas Satu hadis saja antum hafal, dengan usaha yang kuat e, Kalau ulang-ulang, diulang-ulang 100 kali ulangan, 100 pula Antum dapat pahalanya ya Yang Al-Quran yang belum punya, belum punya hafalan Mulailah hafal dari juz amma ya. Juz amma, minimal satu juz ya ha, Kemudian ditambah kemudian Sambil berjalan, antum menutut ilmu Insya'Allah antum sambil kuliah punya waktu untuk Disisihkan, untuk bisa belajar agama Sebagaimana teman-teman antum yang lain Di antara kalian tentu ada yang sambil kuliah Tapi sudah bisa baca kitab Gundul ya, sambil Diusahakan sedikit demi, sedikit ya Kurang lebihnya anak mohon maaf, yang benar datang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keliru dari anak pribadi Kita berkata Kalau mungkin ada yang Mau nanya sedikit atau yang nggak paham Silahkan, tapi anda rasa ini insya Allah paham Karena cuma kisah saja ya oh, Ayo ya, ada yang Andainya, si da'i maksudnya gini menyampaikan masalah sunnah kemudian dia tidak amalkan maka tidak mengapa ini tidak karena perkara Sunnah bukan kewajiban bagi bagi dia tapi kalau Antum ingin dakwah Antum itu diterima oleh orang Antum amalkan dahulu kalau itu ada kisah seorang ulama dia itu setiap apa yang disampaikan orang terima bershodaqoh semuanya shodaqoh salat ini semuanya pada salat dikenal seperti akhirnya datang seorang budak sama ulama tadi ya pak kiai saya in antum itu ceramah tentang bebaskan budak biar saya itu bebas gitu gitu akhirnya setahun enggak ceramah ceramah dua tahun enggak ceramah ceramah ini gimana pak kiai tiga tahun enggak ceramah bertahun-tahun enggak ceramah akhirnya pada entah tahun keberapa dia ceramah dan budak tadi dibebaskan tanya pak kiai kok lama sekali katanya saya ngumpulkan uang buat saya bebaskan budak dulu baru saya ceramahkan ha? nah itu kalau pingin doanya diterima ya insya Allah sampai di sini aja ya insya Allah warahmatullahi wabarakatuh